Nila, kita lanjutkan. Ada pembahasan yang selanjutnya yaitu Kana dan saudara-saudaranya. Kata beliau di sini Kana Ka wa akwa tuha. Ini termasuk. Amil-amil yang sifatnya nawasih yang menghapus hukum muktadah dan khobar. Sebagian para ulama nahwu membuatkan ungkapan gini. Asal muktadah khobar itu kan muktadahnya dibaca rofa. Khabarnya juga dibaca rofa. Nah, Di sana nanti ada beberapa amil yang bisa memberikan pengaruh kepada hukum mubtada khobar. Yang pertama itu kata mereka ada yang memberikan pengaruh hanya pada mubtada-nya saja, khabarnya tidak. Seperti inna dan saudara-saudaranya. Ya, asalnya Muhammadun Hadirun. Ketika kemasukan inna menjadi inna muhammadan hadirun Dari rofa berpindah ke nasob ya, Jadi ada awamil Ada amil-amil yang memberikan pengaruh kepada muqtada khobar Namun hanya pengaruhnya pada muqtadanya saja Seperti inna dan saudara-saudaranya Kemudian ada juga amil yang memberikan pengaruh kepada khobarnya saja seperti Kana dan saudara-saudaranya ya kepada Kana dan soda, seperti pada Kana dan saudara-saudaranya Kana dan saudara-saudaranya itu memberikan pengaruh hanya kepada khobarnya saja Muhammadun Hadirun menjadi Kana Muhammadun Hadirun Hadirun asalnya Rofa Kemudian berubah menjadi dibaca nasob. Paham? Nah itu amil yang masuk kepada muqtada khobar. Ada yang memberikan pengaruh kepada muqtada saja. Seperti inna dan saudara-saudaranya. Kemudian ada yang memberikan pengaruh kepada khobar saja. Seperti kana dan saudara-saudaranya. Nah sini kita membahas tentang nawasih yang... Pertama, yaitu Kana dan saudara-saudaranya. Di sini beliau mendatangkan langsung contohnya, apa, awamilnya. Apa saja bentuk-bentuknya, Kana, Asbaha, Amsa, Soroh, Laisa Zalla bata adha mazala ma fati'ah man fakta ma bariha ma dama Ya Dia langsung mendatangkan Bentuk-bentuknya Sudah tadi kita sebutkan Ada beberapa bentuk Saudara-saudara ke Kemudian kata beliau Amalul af'ali an nasiqah Amalan fi'il-fi'il yang menasak yang menghapus hukum Muktada Khobar Tadakhulu kana wa akhwatuha alal jumlahi al-ismiyati Kana dan saudara-saudaranya ini masuk kepada jumlah ismiya Dan yang namanya jumlah ismiya ini adalah susunan dari Muktada dan Khobar ya. Ketika dikatakan jumlah ismiya, maka poin yang diinginkan di situ disitu maksudnya adalah Muktada dan Khobar wa tarfa'u al-mubtada'a maka ketika dia masuk kepada jumlah ismiah dia itu merofakkan mubtada' wa yusamma ism dan mubtada' itu yang asalnya namanya mubtada' itu ganti nama dinamakan dengan isim kana bukan mubtada' lagi wa tansibu al-khabara dan dia menasobkan khobar wa yusamma khabaru dan dia dinamakan khobarnya kana Bukan khobar milik muqtada. Ya. Dinamakan sudah khobar. Khobar nya kana. Contohnya mislu. Kana ad-daifu sa'idan, Ad-daifu sa'idan Aslinya ad-daifu sa'idun. Tapi karena kemasukan kana. Maka. Hukum yang tadi. Yang. Sa'idun dibaca rofa itu berubah menjadi dibaca nasab. Makanya tadi sudah di awal sudah ana katakan ada awamil yang masuk kepada mubtada khobar, efeknya nanti itu pengaruhnya itu hanya terlihat pada khabarnya saja. Adapun mubtada nya ya meskipun namanya ganti ya. Ad, awalnya namanya mubtada, kemudian berubah menjadi namanya isim. Karena tapi hukumnya tetap yaitu tetap dibaca rafa. Adapun saidun asalnya rafa ini berubah menjadi nasob. Nah inilah yang tadi kita katakan bahwasanya awamil yang masuk kepada mubtada, namun efeknya itu hanya terasa pada khobarnya saja, tidak kepada mubtadanya. Karena fi'luna syihin al-dhayfu ismukana marfuun wa ala matrafih al-dhuma. Sa'idan khobaru kana mansubun wa ala matunasbihi al-fathatu. Sa'idan di sini adalah khobarnya kana dibaca nasab dan tanda nasabnya dengan fathah itu sudah diketahui. Kemudian ma'anika ma'anika na wa akhwatiha. Ya, makna-makna dari kana dan saudara-saudara kana. Maksudnya kana dan saudara-saudaranya ini nanti memberikan pengaruh makna apa gitu. Ya. Kana Tufidu isbat. karena tufidu isbatal khabari lil mubtada'i. Tu isbatan bukan bukan jamak muannas salim ya. Memang seperti itu lafadznya. asbatayusbitu isbatan, ya. Tufidu isbatal khabari lil karena itu memberikan faedah memberikan penetapan kepada kobar lil mubtada untuk menjadi milik mubtada. Ya, jadi fungsinya karena itu dia itu menetapkan kobar. Ya, apa hukum yang ada pada kobar itu dia tetapkan menjadi milik mubtada. Seperti contohnya di sini. Karena syahidu mubtasiman adalah orang yang syahid itu mubtasiman, dia itu tersenyum. Ya. Ah, di sini ingat ya penetapan. Hukum khobar diberikan kepada muptada. Itu di kitab mausu'ahnya ada. Mausu'ah ini, mausu'ah yang anna huwa sorfi' ini sama pengarangnya dengan kitab yang kita pakai. Sama-sama Aiman Amin Abdul Goni. Pengarangnya sama. Cuman dia pembahasan dalam kitab mausu'ah itu lebih luas lagi. Kalau dalam kitab mausu'ahnya beliau, satu pengarang sama kitab kita ini, mulakhos ini. Dia menambahkan fil madi. Menetapkan hukum khobar itu di waktu madi, di waktu lampau. Nah, waktu lampau ini kapan? Sebelum seseorang itu berbicara. berbicara. Bukan, jangan dipahami yang namanya waktu lampau itu, semuanya waktu yang telah lalu. Tiga tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, bukan itu. Waktu madi itu dalam ilmu bahasa, adalah waktu yang sebelum seseorang itu berbicara. Berbicara. Ya, kejadiannya itu terjadi sebelum seseorang itu berbicara. Paham? Ya, jadi ketika dikatakan kana syahidu mubtasiman adalah orang yang syahid mubtasiman, dia itu dalam keadaan tersenyum atau dia itu tersenyum, orang yang syahid itu tersenyum, maka terjadinya sifat senyum pada orang yang syahid itu sebelum dia berbicara. Kejadiannya terjadi, kemudian perkataan kana syahidu mubtasiman baru diucapkan. Jadi kejadian Mubutasiman ini, itu sudah terjadi sebelum kita berbicara. Setelah itu baru kita berbicara. Paham ini? Jadi kejadiannya itu, kejadian dari perbuatan yang ada pada kana itu, itu terjadi di waktu sebelum kita berbicara. Makanya tidak bisa dimaknakan kana itu nanti secara asalnya. Dia nanti dibawa ke makna yang istiqbal itu enggak bisa. Maksudnya kalau kita mengatakan gini, karena syahidu mau bertasiman adalah orang yang syahid itu dia tersenyum. Maksudnya nanti setelah kita ngomong ini, kalau dia syahid dia mati baru dia tersenyum. Enggak. Setelah kita, sebelum kita ngomong orang yang syahid tersenyum itu sudah terjadi baru diomong, diomongkan. Ya, jadi. Menetapkan fungsinya memberikan faedah penetapan hukum khobar kepada muptada fil madi di waktu lampau. Nah, kalau ada yang bertanya, kapan ukuran waktu lampau itu? Ya sebelum seseorang itu mengucapkan sebuah kata. Seperti dorobah muhammadun kalban. Muhammad itu telah memukul seekor anjing. Kapan Muhammad memukul itu? Ya sebelum saya mengucapkan kata dorobah muhammadun kalban. Bukan ketika sementara saya ucapkan. Bukan setelah saya ucapkan baru Muhammad memukul, bukan. Sebelumnya, gitu. Makanya biasanya kalau karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Rasulullah, berarti perbuatan itu sudah terjadi dahulu, gitu. Bukan sekarang atau nanti di waktu yang akan datang, bukan. Pahami? Ya. Secara asalnya fungsinya nanti uh, untuk menetapkan hukum khobar. Itu di waktu lampau. Bisa juga bisa juga nanti untuk istimbror ataupun adawam. Yaitu senantiasa itu bisa jadi. Namun paling seringnya penetapan terjadinya hukum khobar untuk muptada. Ketika kemasukan kana terjadinya sebelum kita berbicara. Jadi gini paham ya. Kalau kita paham kode bahasa Arab Nanti ketika diucapkan gini. Kana syahidu mubtasiman. Ketika anak ucapkan kayak gini, kalian jangan pernah mendatangkan pemikiran bahwasanya orang yang syahid tersenyum itu nanti terjadi. Setelah saya ngomong ini, setelah anak ucapkan baru terjadi? Idak. Atau bersamaan dengan perkataan saya gitu? Ketika anak mengatakan karena syahidu membatasiman, begitu juga bersamaan? Enggak. Tapi kejadiannya itu terjadi sebelum anak berbicara. Jadi ada kita dapatkan orang yang syahid, dia berjihad di jalan Allah. Ternyata kita lihat dia ketika meninggal itu dalam keadaan tersenyum, baru kita ucapkan kana asyhidu mubtasiman. Terjadinya di waktu lampau. Kemudian asbaha. Asbaha fungsinya. Tufidu iktironal khobari bilmubtada'i waktu shobah. Memberikan faedah. Iktironal khobar. Adanya keterkaitan antara khobar dengan mubtada'i. Waktas shobah di waktu pagi. Jadi kejadian yang ada pada khobar. Itu punya Aratan punya ikatan dengan muftada namun terjadinya itu di waktu pagi. Ya, seperti asbaha al-fallahu nasyithon. Di waktu pagi al-fallah ya, nasyithon. Apa nasyithonnya itu bersemangat. Ya, di waktu pagi dia itu bersemangat, bersemangat. Asbaha fi'lun nasikhin. Al-fallahu ismu asbaha marfu'un wa laamatrafi ad-dammah. Nasyithon khabaru asbaha mansubun. Wala matunas bihi al-fatha. Itu fungsinya, ya, untuk memberikan keterkaitan, keterkaitan yaitu ikatan, ya, ada korinahnya antara khobar dengan muktabad. Namun, namun, keterikatan itu hanya terjadi di waktu pagi. Kalau nanti di waktu siang, di waktu sore nggak belum tahu. Tapi di waktu pagi betul-betul dia semangat gitu. Ya, adapun di waktu siang enggak hanya di waktu pagi saja berarti perkara semangatnya khabar yang perkara adanya hukum khabar yaitu semangat itu hanya terjadi di waktu pagi bagi baginya ya itu fungsi dari asbahah Kemudian yang berikutnya, Amsa. Tufidu iktirawun al-khobar bil-mubtada'i waktul masa, yaitu memberikan faedah antara keterkaitan khabar dengan mubtada' itu di waktu sore. Jadi kejadian yang ada, hukum yang ada pada khobar, itu menimpa atau ada pada mubtada, namun terjadinya hanya di waktu sore, di waktu pagi, tidak tahu. Paham ini? Seperti amsa alfallahu nasyiton. Sama tadi dengan yang di atas, cuman kejadiannya, semangatnya itu hanya ada di waktu sore saja. Kemudian surah Tufidu tahawula ismiha Min halatin Ila halatin Yantabiku alaiha Maknal khabari Surah itu memberikan faedah Tentang perpindahan Perpindahan Isim surah Ha itu kembali ke surah Min halatin Dari satu keadaan satu keadaan isim berpindah ke keadaan yang lain yang tawabiku alaiha yang mana makna al khabar mencocoki ya makna yang terkandung dalam khabar mencocoki atas keadaan tersebut maksudnya apa fungsinya suara ini isimnya dia itu berpindah dari satu hukum dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, yang mana hasil perpindahan itu nanti itu terlihat pada kobarnya soro. Ya, terlihat pada kobarnya soro. Jadi soro itu, kobarnya soro itu, itu adalah hasil perpindahan dari isimnya soro. Seperti almau, eh, soro, almau saljan. Apa saljan? Es. Air jadi salju. Maksudnya dia diumpamakan ini. Ya. Perumpamaan tentang tentangnya mungkinlah air air itu karena cuacanya dingin jadi dia jadi beku, jadi seperti salju, ya. Tapi kalau anak pahamnya mungkin es air itu berpindah menjadi es gitu. Mungkin ada air yang dimasukkan dalam kulkas. Kemudian dibekukan. Sehingga jadilah dia salju menjadi beku. Ya. Nah, lihat. Al-Mau ini adalah isimnya soroh. Ah, perpindahan dia ini. Karena-karena karena kemasukan soroh ya. Karena ketika kemasukan soroh. Perpindahannya dia itu ditentukan. Kita lihat kemana pindahnya. Itu terlihat pada khobarnya soroh. Jadi hobarnya soro itu adalah hasil perpindahan dari isim, dari air, berpindah ke sebuah keadaan menjadi saljan. Paham? Itu fungsinya soro. Memindahkan hukum isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dan terlihat pada makna hobarnya. Jadi kalau antum atau kalian ingin melihat di mana perubahan isimnya soro, lihatlah dia kobarnya. Berarti dari air berpindah ke es. Paham? Bukan dari air berpindah ke air itu damanya nggak berpindah namanya, tetap pada tempat itu saja. Ya, Al-Mau saljan. Air itu menjadi atau berpindah menjadi sebuah salju. Ya, itu soro fungsinya. Kemudian Laisa. Laisa. Tufidunna fiyahukmil khobari anil mubtada. Laisa. Ini fungsinya. Ini kalau kita fahami fungsi-fungsi ini nanti ketika mendapatkan sebuah susunan. Itu bisa membantu dalam memahami sebuah makna. Sebuah tulisan gitu. Ya, mau kita maknakan apa, apa yang diinginkan dalam sebuah kalimat ini. Itu bisa salah satu cara membantu memahaminya dengan memahami fungsi-fungsinya dari setiap amil. Karena ini kan amil lafzi ya. Kana dan saudara-saudaranya ini kan adalah amil lafzi. Kita harus paham fungsinya. Gitu. Ya, Lihat, laisa tufiduna fiyalah hukmil khobar. Fungsinya untuk menafikan hukum khobar dari muktada. Jadi hukum yang ada pada khobar itu ternafikan tidak ada pada Mubtada. Contoh lai salbatilumansuron tidaklah sebuah kebatilan itu akan ditolong. Jadi pertolongan itu dinafikan dari kebatil kebatilan tidak ada sebuah kebatilan yang ditolong. Ya tidak ada. Jadi sifat pertolongan hukum ditolong itu tidak diberlakukan kepada sebuah perkara yang mengandung kebatilan tapi kalau kita baca nanti gini al-batilu mansurun, kebatilan itu ditolong berarti hukum pertolongan itu diberikan kepada kebati, kebatilan kalau kita masukkan laisa, maka hukum pertolongan ditolongnya sebuah perkara itu dinafikan dari perkara yang mengandung kebatilan nah itulah tadi dikatakan nafiyah hukmil khobari anil mubtada menafikan hukum khobar dari mubtada. dan ingat ya di dalam kita mau suah fungsinya nanti nafiyal khobar Anil ismi fi waktil hali indal itlak Penafiannya itu berlaku pada waktu hal, waktu sekarang, waktu terjadi ketika kita ucapkan itu. Ya, indal itlak itu berlaku umum. Jadi penafian tentang hukum pertolongan, sikap ditolong, perbuatan ditolong itu dinafikan dari kebatilan itu ternafikan pada waktu alhal, ketika sebuah perkataan itu diucap, diucapkan. Itu leysa, yang penting ingat fungsinya leysa, fungsinya untuk menafikan khobar, menafikan hukum khobar dari muktada. Ya, hukum yang ada pada khobar itu tidak berlaku pada muktada, bukan ditetapkan tapi dinafikan, dihilangkan. Kemudian dhalla. Tufidu iktirana al-khabari bil mubtada'i. Dhalla tufidu iktirana al-khabari bil mubtada'i tulan nahar. Dhalla itu memberikan faedah akan adanya ikatan khobar dengan mubtada di waktu siang sepanjang waktu siang. Ya, selama itu masih waktu yang dikatakan adalah waktu siang, maka hukum yang ada pada khobar itu memiliki keterkaitan dengan muktabaknya. Selalu terjadi pada muktabaknya. Seperti zola al-matru nazilan di waktu siang, ya hujan itu senantiasa turun. Ya, zola al-matru nazilan. Ya. Hujan itu senantiasa itu turun. Zolla namun turunnya hujan selama masih di waktu siang saja. Itu fungsinya dari zolla. Ingat ya, selama waktunya masih waktu siang, bukan waktu pagi, bukan waktu duha. Sudah masuk dalam kategori siang. Dan juga belum masuk ke waktu asar, waktu yang menjelang ke sore. Maka selama itulah hujan itu turun. Ya, fi jami'in nahar. Kemudian yang berikutnya, Bata, tufidu iktiradu lakobari bil muqtadaitu lan tulul lail. Memberikan faedah. Bawasannya adanya ikatan antara khobar dengan muptada sepanjang waktu malam. Seperti bata as-sajjinu hazinan. Itulah. Di waktu malam orang yang dimasukkan, jangankan di waktu malam ya, siang malam pun, sore, subuh pun semua sedih. Namanya di penjara. Kemudian, Adha. Adha tufidu iktirana al-khabari bil-mubtada'i waktu duha. Itu memberikan ikatan antara mubtada dengan khobar. Khobar dengan mubtadanya itu di waktu duha. Adha at-ta'i'u nasyiton. Di waktu duha, orang yang taat itu bersemangat. Ya, betul-betul dia bersemangat itu. Kemudian mazala ini sama pembahasannya semua ya. Nanti ada beberapa poin nanti yang kita tambahkan ke tapi selesaikan dulu ini. Mazala tufidu istimrar ma'nal khabari binisbati li'alaqatihil bil mubtada. Memberikan faedah tentang istimrornya makna khabar Binisbatili ala khoti hilil muttada. Apabila dinisbahkan, keter, apa ikatannya kepada muttada? Maksudnya, mazala itu memberikan makna istimror tentang hukum yang ada pada khobar itu selalu istimror ada pada muttadaknya. Ya. Selalu istimbror ada pada muqtadaknya. Oke. Uh. Jadi lihat, mana tadi? Mazalah, dia itu memberikan faedah tentang istimrornya makna khobar itu ada pada muktada. Di sini istimror ini bisa jadi istimror yang terus menerus tidak terputus. Paham? Di kitab Masuah itu penjelasan nanti seperti itu. Atau istimror yang bisa terputus. Ya, ada waktunya berhenti, gitu. Ada nanti istimror yang terus-menerus ada pada khobar, pada muktada. Tidak berhenti-berhenti, terus ada, gitu. Dan ada istimror yang hukum khobar itu nanti bisa terputus dari muktada. Ada waktunya. Ada masa baktinya. Ya, di sini dikatakan, La zala amilu sahiron. Apa sahir itu? Terkenal, ya. Eh, bukan masyur, ya. senantiasa pekerja itu sahiron. Atau dalam seperti perkataan Allah Azza wajalla, perkataan Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam, "Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma faedahnya nanti seterusnya ini. Tadi sudah anda sebutkan ya. Istimror di sini istimror kan itu maksudnya Hukum yang ada pada Khobar, itu istimror ada pada Mubtada. Namun istimrornya itu terbagi dua. Ada istimror yang terus menerus ada. Selama Mubtadanya ada, hukum Khobar itu terus menerus ada pada dia. Namun ada istimror nanti yang terkadang bisa berhenti. Tidak selamanya ada. gitu. Ada waktu dia itu berhenti. Berhenti. Nah, Di sini contoh yang kedua perkataan Nabi SAW. Ini contoh yang terus menerus ada. Ma akan senantiasa albalau sebuah ujian. Bil mu'mini ada pada orang mukmin Wal mu'minati dan ada pada orang mu'minah. Ya selama dia mengaku mukmin dan mengaku mu'minah. Maka ujian itu selalu ada pada diri. Dirinya. Fi nafsihi baik pada dirinya. Wawaladihi dan kepada anaknya wamalihi atau pada hartanya. Hatta yalkolllaha sampai dia bertemu dengan Allah Taala wamalaihi khoti atun dalam keadaan dia sudah tidak memiliki kesalahan. Maksudnya apa? Tergugurkan dengan ujian-ujian yang menimpa diri dirinya. Kalau dia bersabar, ya maka dosa-dosanya itu tergugurkan. Itu sehingga ketika berjumpa dengan Allah. Dosa-dosanya itu sudah tidak ada lagi. Nah, Di sini Nabi mengatakan bahwasanya ma ya zalul bala Senantiasa ujian itu Allah berikan kepada orang mukmin dan orang mukminah wanita mukminah, laki-laki mukmin dan wanita mukminah selalu diuji dengan sebuah ujian. Nah, hukum senantiasa ini ya selama dia mengaku manusia, dia mengaku seorang mukmin, ya ujian itu pasti harus ada, tidak terputus gitu. Cuman kadang datang, hilang sebentar, datang lagi gitu. Paham? Kadang datang nanti hilang. Ada satu misalkan dalam dua minggu atau dalam lima bulan harga sawitnya murah, nanti habis itu masa murah terus. Nanti naik lagi mahal. Nanti ada treknya dua bulan, nanti beberapa bulan datang lagi. Itu termasuk ujian. Makanya Nabi mengatakan, sima wamalihi dan terkadang ujian itu pada harta, hartanya gitu. Terkadang pada diri kita, terkadang anak kita. Paham, anaknya dirawat baik-baik dari kecil ternyata besar jadi preman, orang tuanya dipukul, diusir, bisa seperti itu. Ya, atau kepada hartanya. Nah. Ini fungsi yang ada pada uh, mazala, ya. Dalam kitab mawsu'ah pun disebutkan seperti itu, bisa dua gitu. Ya, terkadang terus-menerus ada dan terkadang istimrornya itu ada, namun nanti ada waktu dia itu harus terputus. Ya, ada waktu itu di mana dia itu harus harus terputus. Ya, ana cukupkan dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dipersiapkan ini Tim Rojai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta